Assalamualaikum, Saudara Lun Berita Siang, edisi hari ini Minggu 8 Juli 2018 dibacakan oleh Indah dan rekan saya, Ahyar Abdullah Empat orang tewas dan 14 selamat dalam kebakaran gedung Kemenhub Prabowo masih lakukan diskusi soal jawab presnya di Pilpres 2019 Mantan Perdana Menteri Pakistan menjatuhi hukuman 10 tahun penjara Itu juga sajian berita yang menarik lainnya yang dirangkum Tim News Rambi FM. Berita yang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Amanda 104 FM Takemon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM. Syederalun, 4 orang ditemukan tewas dan 14 orang dievakuasi dalam kondisi selamat dalam kebakaran di gedung Kementerian Perhubungan yang terletak di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Minggu Subuh. Korban tewasan ini sudah dibawa ke RS Ciptu Mangkusumo untuk diidentifikasi. Kompas.com melansir. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menyampaikan berlangsung kawa atas jatuhnya korban dalam kebakaran di Kementerian Perhubungan. Sandi sebelumnya mengecek lokasi kebakaran tersebut usai berlari pagi Sandi menyebut anggota kepolisian akan menyelidiki penyebab kebakaran tersebut Terlepas dari peristiwa kebakaran di Kemenhub Sandi menyoroti akses pengamanan di setiap gedung perkantoran di ibu kota Dia ingin agar akses bagi petugas pemadam kebakaran lebih leluasa agar lebih cepat menjenakkan api serta menyelamatkan korban apabila terjadi kebakaran atau musibah lainnya Kapal Jakarta Pusat Kombes Roma Huta Julu sebelumnya menyebut gedung yang terbakar di Kemenhub, yaitu gedung Karya yang posisinya lebih dekat ke arah jalan Abdul Muiz. Sumber asap dari lantai 5, 8, dan 12. Ia mengatakan ada 4 korban tewas yang diduga karena kehabisan oksigen. ketika korban tersebut saat ini sudah berada di RSJM. Sederalun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, dia masih terus melakukan diskusi untuk menentukan siapa calon wakilnya pada Pilpres 2019. Penaftaran calon peserta pemilu Presiden 2019 berlangsung pada 4 sampai 10 Agustus 2018. Itu berarti ada 27 hari lagi. Kompas.com melansir, Sederalun, sejumlah nama telah disebut sebagai bakal calon wakil Prabowo antara lain Komandan Satuan Tugas Bersama Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur DKI Jakarta Anies Paswedan, dan Pengusaha Khairul Tanjung. Prabowo menegaskan sebelum memutuskan jawab presnya dirinya masih akan melakukan diskusi dengan mitra-mitra partai pendukungnya yakni PKS dan Partai Amanat Nasional. Prabowo mengatakan saat ini pihaknya masih harus berkonsultasi dengan tokoh-tokoh agama. Prabowo menceritakan dirinya dari dulu dekat dengan ulama. Ia juga akan memohon doa restu kepada para ulama Secara terpisah, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzami Meminta semua pihak bersabar soal sikap Partai Gerindra Terkait Pilpres 2019 Syedronelun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Tidak melihat dukungan Gubernur Nusa Tenggara Barat TKB Seindulmachi Kepada Presiden Jokowi Dodo untuk maju lagi pada Pilpres 2019 Menjadi ancaman bagi pihaknya Kompas.com lansir. Prabowo menghargai sikap TGB terkait dukungannya kepada Jokowi. Menurut Prabowo dalam kehidupan demokrasi hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Prabowo juga menegaskan dukungan TGB kepada Jokowi tidak mengakibatkan berkurangnya dukungan dari kalangan umat muslim. Sebagaimana dilaporkan TGB Zainul Majid menyatakan dukungan kepada Joko Widodo untuk melanjutkan kepemimpinannya pada periode kedua sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurut TGB ia memutuskan dukung Jokowi setelah melalui pertimbangan yang berkaitan dengan kemaslahatan bangsa, umat, dan akal sehat. Dia menilai selama Jokowi memimpin, pencapaian kawasan ekonomi khusus Mandalika di NTB sudah berhasil. Menurut dia, pergantian di level pemimpinan nasional akan menimbulkan kemandekan ekonomi maupun sosial di wilayah Mandalika dan NTB secara keseluruhan. Sederlun Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman, Adi S. Lukman menyatakan depresiasi rupiah terhadap dolar Serikat yang terjadi sejak awal tahun hingga sekarang membuat banyak anggotanya kelimpungan. Pasalnya para pelaku industri makanan dan minuman tersebut hanya memprediksi batas level kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di angka 13.600 rupiah hingga 14.000 rupiah. Kompas.com melansir, Adi menyebutkan pelemahan rupiah hingga 14.400 per dolar Amerika Serikat memaksa para pengusaha industri makanan dan minuman memutar otak untuk mempertahankan bisnisnya. Salah satunya dengan menaikkan harga jual. Salir untuk bertahan langkah tersebut juga ditempuh guna menutupi hasil keuntungan dari penjualan atau margin. Adi memperkirakan pengaruhnya terhadap bahan pokok sekitar 3-6 persen tergantung industrinya. Semakin besar ketergantungan impornya, semakin tinggi harga kenaikan pokok produksinya. Adi pun kemudian membeberkan upaya lainnya yang hendak diambil oleh para pelaku industri makanan dan minuman. Langkah tersebut adalah dengan mengganti bahan baku, mengganti bahan kemasan dan atau mengubah harga jual. Namun upaya-upaya tersebut masih dikaji oleh asosiasinya. Meski demikian Adi menegaskan belum ada pelaku industri makanan dan minuman yang mengalami kebangkrutan akibat kondisi rupiah yang tak stabil saat ini. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi, Serambi FM. FM. S'adaralun, pengadilan korupsi Pakistan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif kemarin. Kebetulan tersebut menjadi sebuah pukulan telah bagi partai politiknya, Liga Muslim Pakistan Nawaz atau PMLN, yang akan menghadapi pemilihan umum pada 25 Juli mendatang. Kompas.com melansir... Saat keputusan hukuman dibacakan, Nawaz tidak hadir di pengadilan karena menemani istrinya yang menjalani perawatan untuk penyakit kanker di London, Inggris. Kini muncul penyataan apakah Nawaz akan kembali ke Pakistan setelah hukumannya dibacakan. Keputusan pengadilan ini juga menjadi peluang bagi partai oposisi utama yang dipimpin Imran Khan untuk meraih suara terbanyak dalam pemilu mendatang. Nawas digulingkan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri oleh Mahkamah Agung pada 2017 lalu karena terlibat kasus korupsi dan telah dilarang dalam politik seumur hidup. Meski tak lagi menjabat sebagai pemimpin pemerintahan, namun sosok Nawas masih menjadi simbol kuat bagi partainya, PMLN. Kerabat nawas Syabat Syarif yang saat ini memimpin PMLN dengan tegas menolak keputusan pengadilan. Sebaliknya dari kelompok oposisi, Khan menyambut gembira keputusan pengadilan dan mengajak para pendukungnya untuk memajatkan doa syukur karena Pakistan akan menuju lembaran baru. Sederalun, sebanyak 20 orang dilaporkan tewas dalam hujan lebat dan tanah longsor yang menerpa kawasan barat Jepang. Dilaporkan juga ada 50 orang yang hilang, sementara 1,9 juta orang diperintahkan untuk dievakuasi. Kompas.com lansir. NHK memberitakan seorang pria di Hiroshima tewas setelah jatuh dari jembatan ke sungai. Sedangkan kakek 77 tahun tewas tersaput ketika berusaha membersihkan puing-puing. Pejabat -puing. dari prefektur ehime berkata, Yoshinobu Katsura mengatakan bahwa ada kemungkinan jumlah korban mengalami penambahan sebab saat ini tim berusaha untuk menggali informasi mengenai jumlah korban yang tewas atau hilang selain itu terdapat seorang perempuan di Kurashishi Okoyama yang menunggah kicauan minta tolong di twitter karena rumahnya terendam air perempuan itu menuliskan bahwa air telah memasuki lantai 2 dan saat ini sudah separuh mengenai kamarnya anak-anaknya tidak mampu naik ke atap. Perdana Menteri Shin Hoe Abe telah memerintahkan para menterinya untuk mengerahkan seluruh kemampuan mereka karena situasi yang dihadapi sangat serius. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permayangan Britasia siang edisi Minggu 8 Juli 2018. Berita surat yang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambiafm.com Walaupun juga Twitter at Saudara Loon, wassalam.